Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah jazakumullahu khairan wa mubarakatan fi kama yajburunaya. Ashhadu an la ilaha illallah la sharika lahu wa ashhadu Insya Allah Sore ini kita akan membahas Tentang Al-Amana Makna Lugutan Wa Istilahan Tentang Amanah Baik secara bahasa Maupun secara istilah Juga Apa yang telah disusun oleh para ulama ya, Yaitu tentang pentingnya menjaga amanah Atau juga di dalam materi lain yang disebut An Nahyu, larangan dalam mengabaikan amanah Amanah secara bahasa ini adalah Bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita Banyak istilah-istilah bahasa Arab yang telah dipakai eh, ke dalam bahasa Indonesia Namun kadang-kadang kita perlu perhatikan bahwa pengambilan kita ke dalam bahasa Arab eh, Ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab kadang-kadang eh, maknanya berbeda yang paling persis ya itu amanah. Kalau syirik ya syirik dari bahasa Arab, tapi kadang-kadang kita artikan dengan iri. Ya, terus fitnah itu dari bahasa Arab kita artikan ya, si orang suka memfitnah, menuduh tuduhan. Padahal al-fitnah bukan tuduhan. Salah satu bentuk fitnah Yaitu bentuk ke Tetapi al-fitnah ya, Kalau kamu mengkola ulama Al-fitnah al Al-fitnah al-gufer al -fitna al Fitnah adalah kemusyrikan Fitnah adalah kekafiran Makanya ada ayat Al-fitnah asyadu min al-gufer nah, Min al-qatal Al-fitnah akbaru min al-qatal Nah itu contoh-contoh Tapi amanah Secara bahasa Indonesia juga Mirip dengan apa yang Dimaksud dalam eh, Bahasa Arab Ya Al-Amanah Ditu Al-Qiyana Al-Amanah lawan daripada khianah Ya Dan khianah itu bahasa Arab Yang telah kita Atau telah dijadikan ke bahasa Indonesia Hampir mirip juga Ya Amanah, Qiyana Kalau bahasa kita Amanah Itu Bisa jadi titipan kalau orang yang amanah, orang yang menjaga amanat atau titipan, ya, dan seterusnya. Wal <tuh> aslu al amnu, tuma'ni na tunafsi, waszawalul khawfi. Bas al amanah asalnya dari al amnu, ya, Yaitu apa? Tuma'ni na tunafsi, ketenangan jiwa, waszawalul <tuh> khawfi. Ya hilangnya rasa khawatir. Wa amanatu masdarun amana bil, eh, bil kasri. Ya bil kasri amanatan wa huwa aminun. Ya. Masdarnya dasarnya dari kata amina dengan kasrah yaitu amanatun wa huwa aminun aman. Tsummas ta'amala al-masdar Al-Faqilah al-wadi'atul amanah Wa nahwa Wajamu amanah Dan jamahnya adalah amanah Ya Nah eh, Di dalam istilah Atau Al-Quran Menyebutkan Mengingatkan beberapa tempat Tentang amanah ya, Di dalam beberapa surat Yang tidak mungkin kita bahas semua Di antaranya saja Ya, di antaranya dalam surah al-anfal ayat 27 ya ayyuhalladzi Sengaja kita khianati Kita abaikan Nah, oleh sebab itu Para ulama merinci Karena seumur se yang Kita tahu Ya, nah untuk lebih Mendalam lagi Mana yang disebut amanah Dan sejauh mana Yang bahaya khianatnya meng Mengkhianatinya Karena di sini Ada nahyu Ada larangan Lautakul Tuha, orang Rasul awatakhun amanat ibu. Jangan kamu mengkhianati Allah jangan kamu mengkhianati Rasul, jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah diberikan kepada kamu, sedang kamu mengetahui hal itu. Ya. Nah, secara umum, Allah juga mengingat. Itu dalam surat al anfal Ayat 27 Di dalam ayat lain Inna a'atunnal amana Al-samawatir wal-oh Al-ayat Dalam surat Al-Azab 72 Sesungguhnya kami telah ajukan Telah sodorkan. dikerjakan dan dijaganya wakilah at ta'akhur amma yatasarrafu al fihi min malin wa berikan kepadanya min malin ma dari segi harta juga amanah atau selainnya ya atau yang dipercaya eh? untuk memegangnya ya yang dipercaya untuk memegangnya termasuk atau untuk ber, apa mengembannya termasuk al-ara ya termasuk ya apa saja yang nanti akan dibahat uh, setelahnya. Eh, ya. wakal. Ya kita teruskan. Ya, wakal al-kabwi. Kullu maftaru al-ibadi fawa amana. Katfala. Kedai uh, Dini, waaukada hal wadai, waaukada hal wadai, atau kitab asrori. Seorang ulama menyatakan setiap apa yang diwajibkan uh, dari Allah kepada seorang Al hamba itu adalah amanah. Termasuk di dalamnya solat, ini amanah, zakat puasa, din seluruhnya ini amanah, yang ditekan karena tangdi tetap karena Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk rahasia-rahasia, nah, rahasia itu amanah, rahasia suami istri itu punya rahasia, untuk kehidupan suami istri itu rahasia, maka itu amanah yang harus dijaga, nggak boleh di Ceritakan pada orang yang Bukan haknya untuk mengenai akram Kita akan bahas nanti Ini secara umum saja juga. Maka eh, Ada satu makalah yang bagus Di eh, dalam yang ditulis oleh Sheikh Adi Abdul Abdul Aziz Ar-Rajahi ya, eh, Tentang hal ini Ya Wafalah Al Qur'an Al Kitab ayat tadi ayat tentang eh, yang kita sudah baca Di diantara juga eh, beberapa ayat <tuh> dalam surat Al Azza surat An Nisa 58 Inna aradna al amana talastara watil al jibala faabana apa di dalam surat An Nisa itu bisa kita jumpai mirip dengan surat tadi Al Azhar eh, kita nggak perlu ulang lagi dan dinyatakan oleh al Qurtubi ayat ini sesungguhnya kami telah mau mengajukan menyodorkan amanah kepada langit dan bumi maksudnya kata Imam al Qurtubi di tafsirihadilah ayat amanah bertamu jamia wal Qur'an al dihImam Qurtubi menyatakan amanah Sifatnya umum. Segala apa-apa wadaih, wadawah ini wali fa. itu kewajipan, tugas ya yang ada dalam din ini. Ya itu semua amanah. Watabiliru hadat din amanah. Untuk menyampaikan diri ini Kepada anak-anaknya Seorang suami kepada istrinya Seorang istri kepada Boleh kepada suami Kepada anak-anaknya Kepada orang lain yang memabukannya Itu juga kemana Maka di noaman Kehidupan adalah amanah dari ujung langit sampai ujung kaki adalah aman. Ya, itu adalah pemberian semua amanah. Apa arti amanah? Ada pertanggungjawabannya. Mata diberikan ini ada pertanggungjawabannya. Pendengaran, penglihatan, akal. Ya, ini akal yang keistimewaan manusia dengan binatang sama-sama punya otak. Tapi manusia diberi kemampuan untuk mengolah otaknya itu berpikir Ya maka lebih cerdas dari binatang Ya ini keistimewaan manusia Dan ini amanah yang besar tentang jawabannya Ya oleh sebab itu eh, Pada para bakar tentang eh, otak Yaitu cara berpikir atau pakar Saya pernah baca buku Ya walaupun ditulis oleh orang barat Tetapi mempunyai penelitian yang sangat dahsyat Bahwa manusia dengan otak dan cara berpikir Yaitu dengan akal Itu sebetulnya hanya jarang yang menggunakan sampai 50% Jadi otak kita ini jarang digunakan ya, sampai 50% palingan hanya 10%. Karena katanya menurut penelitiannya kalau orang menggunakan 20% saja dari yang Allah berikan ini, dia bisa menguasai puluhan bahasa. Kalau 20% ininya digunakan ya, akalnya digunakan, fungsi otaknya digunakan 20%, dia bisa menguasai kuan dengan ilmu, ilmu disiplin ilmu dan seterusnya Ya, maka kalau ulama-ulama dulu kalau kita dengar ajaib menghafal Quran, cuma nah, bisa 7 tahun udah hafal Quran. 10 tahun menghafal, Imam Malik antara 7 tahun sampai 10 tahun menghafal bahasa-bahasa Arab bahasa, -bahasa bila nah, bahasa, bahasa yang susah-susah ya kalau Arab al Fushha, Al-Quran ini Fushha dan ya, Arab bahasa Arab yang dari Quraisy uh, ya tapi ada bahasa-bahasa qabila. -bahasa nah itu dipelajari oleh Imam Syafi'i. Terus umur 15 Imam Syafi'i sudah menggantikan majelisnya Ibnu Abbas yang enggak sembarangan orang. Umur 20an sudah menjadi mufti besar. Nah itulah keajaiban. Belum imam-imam yang jadi para ulama telah menggunakan fungsi ya, yang Allah berikan yaitu amanah yang Allah berikan yaitu e, akal atau otak ya, yang fungsinya untuk mengolah data itu semua itu lebih besar daripada orang biasa. Ya kalau kita mungkin ada yang 1%. Ya mubazir sebetulnya Maka kata para tokoh Tentang pemikiran Seandainya manusia Mau menggunakan mau Menggunakan teknologi Atau teknologi Yaitu membuat yang mirip akal Yang mirip otak kita Suatu alat yang mirip otak kita Misalnya sebesar bumi pun Belum tentu lengkap Dirangkai betul elektronik Dengan komputer Dengan apa sebesar bumi itu belum tentu leka Coba robot, secanggih-canggih robot pasti banyak kekurangan Ada yang bisa bergerak Gak bisa merasa Ada yang bisa merasa, gak bisa ini, Gak bisa sedih ya, Ada yang bisa merasa, bergerak nah, Tertawa Nanti bisa ngakil lagi Gak ada robot yang putus asa ya, Dari di pinter diperintahkan putus asa, macam-macam Ada kekurangan, gerakannya juga kabur ya begitu kalau manusia dengan akal ini sangat kaya coba insting bagi utawa ini yang berjelimetnya boy oh, ya, itu aman ya amanah yang Allah berikan salah satu contoh saja nah maka setiap apa yang diberikan oleh Allahu eh, dari rambut sampai ujung kaki itu anak-anak ada pertanggawabannya ya udara yang kita hirup setiap harinya ya itu juga ada pertanggawabannya ada pertanyaan untuk apa itu dihirup ya begitu maka ada seorang syair sakit sakit terus dirawat di rumah sakit setelah sembuh Dapatlah tagihan kan bil tagihan selama di rumah sakit itu sakit tentang pendengaran dia lihat tagihannya nangis nangis bukan karena enggak mau upaya doser orang kaya Cuman baru sadar selama ini dia menggunakan pendengaran berapa puluh tahun dia ya ada tagihan dari langit nah, bilnya dari langit ya. Tapi dia menggunakan pendengaran di rumah sakit ya untuk untuk sembuh tagihannya udah segitu banyak ya perawatan di rumah sakit selama sampai sembuh sampai bisa dengar lagi dari nggak dengar sebulan aja besar proses itu semula tentang terapinya dengan coba bayangkan tagihannya sebulan di rumah sakit tagihannya ada gambar tinggal tergantung rumah sakitnya kayak apa. -apa kita selama ini di rumah ya di bumi Allah di bumi Allah ya kita menggunakan pendengaran dari Allah ya kita enggak pedulikan itu tagihan memang tagihannya enggak sekarang tapi enggak akan lepas dari tagihan itu tagihannya nanti kenapa nanti ya ketika mulut di abad, ditutup ya. Kemudian semua uh, Berbicara Tangan, kaki, telinga, mata lah, Semua Itu dalam cerita yang kita uh, Akan berubah oh, Nah uh, Maka kita harus mengenal Apa saja Amanah Sehingga dengan itu Kita hati-hati di dalam Kita hati-hati di dalam menjaganya. Maka harus tahu dulu yang pertama adalah amanatul utma, amanah yang agung yang besar. Itu apa? Adi. Adi ini amanah yang besar. Kenapa? Karena Allah menciptakan jin dan manusia bukan hanya untuk meramaikan bumi, ada misi ada tujuan yaitu apa? Eh, untuk menjalankan din yaitu ibadah. Wa ma khalaqul jinna wa illa liya'budun dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, di dalam tafsirnya liwah Di mana Dina inda Allah Yang dari sisi Allah Jadi juga tidak semua agama eh, Inna dina inda Allah al-Islam Dan surat al-Imran eh, Sesungguhnya, sesungguhnya di sisi Allah Yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam Dan eh, Agama dari yang pertama Sampai terakhir itu semua Islam Hanya namanya berbeda pada zamannya Masing-masing ini bisa dirujuk dalam kitab Syara ulul salatka, saya muhammad masyolih, saya mi. Nah, Yahudi namanya Yahudi pada zamannya itu adalah namanya agama Yahudi. Ya, tetapi kaum Yahudi juga kaum Muslimi pada zamannya. Dan ini diabadi, diabadikan dalam Alquran, ya, dalam surat uh, uh, Alba, apa surat Albaqarah. Innaaladinahalman, waldinahasubul nasawas sobiin, naman amanamillah, wajahulakhir alayak. Sesungguhnya orang beriman dari kalangan Yahudi, Nasrani dan sobiin, ah, dan yang beriman itu ah, akan mendapat jaminan dari Allah tidak ada rasa takut dan syukurnya. Mereka akan mendapat pahala masing-masing pada zamannya. Namun yang hanya diakui oleh Allah Yang lain sudah direvisi Sudah dinas, sudah dimansuk Mansuk itu dihapus Siapa yang mau Allah Alat hapusnya apa? nasibnya? Di Nur Islam Jadi sejak adanya risalah Yang diberikan amanah ini Kepada Nabi Muhammad SAW Maka semuanya batal Yang diterima di sisi Allah Adalah Al-Islam Inna dina andaul Islam. Maka dalam hadis ulat Muslim ini tentang amanatul Ummah, amanah yang besar. Maka dalam hadis ulat Muslim Rasulullah bersabda: ma Maahadumin hadir Ummah. Tidak ada satu pun dari Ummah ini. Ya, ya snaowi dia mendengar aku, itu Muhammad. Tidak ada satupun umat manusia Yang dia mendengar aku Mendengar kata Muhammad Nabi Muhammad SAW Kemudian dia beriman kepada aku Yahudi Al-Fatihah agama ya, terbesar yang ada di pundak manusia yaitu risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu al-Islam. Maka siapa saja yang telah mendengar kata Islam, Nabi Muhammad sallallahu dia enggak beriman, dia masuk neraka. Dan sebaliknya, orang yang mendengar kata Nabi Muhammad sallallahu Nah, Islam, dakwah Dia menerimanya bersahadat ya? Dia Pasti masuk surga Pasti, kalau ada la ilahi Pasti masuk surga Selama tidak batal. Adapun ada di antara Yang masuk surga Ada yang langsung tanpa uh, Hisap dan seluruh sebesar darah daripada keimanan kemudian dikeluarkanlah qad iswadu sungguh sudah halus neraka jangan main-main ya cepat sebentar, sebentar apapun halus ya hadisnya qad iswadu sungguh telah halus semayu so, di neraka Bayar tutuk, bayar tutuk, dapat. Kemudian tumbuh lagi daging dagingnya, yang tadi angus kembali lagi pulih. Kemudian baru masuk ke jana. Jadi di jana enggak ada orang cacat, maaf. Nah, ya bersih kembali lagi. Enggak ada ya di jana. Kamu kira abis dari neraka ini kupingnya enggak belum lengkap, enggak ada. Ya, itu masih anus sebelah. Bersih bagus, ah, gampang, gampang gampang cantik cantik ya. Di sana itu tidak ada keluhan. Ah, kau kilan uh, kilan salaman salaman, ucapan darussalam, negerinya je darussalam, ucapan. Us Allah, Allahu rasa sedih yang ada ucapan kesenangan. Ya. Jadi itulah halujan enam ya. dan itulah nilai keimanan dihargai Allah Walasul sebesar jaro. Itulah amanah yang harus kita pegang. Jadi sesusah apapun yang kita ah, di dunia ini, baik segi ekonomi tekanan eh, ekonomi dan lain-lain pertahankanlah kalimat la ilaha pertahankanlah amanah al-udhmah, amanah yang besar ini yaitu di Kita kadang-kadang sedih, ada sebagian orang murtad karena kemiskinan, ya murtad karena perkawinan, murtad karena jabatan, ya murtad karena ingin terkenal. Waktu dia Islam enggak ada yang nonton Mampus, oh, kenal juga ya murtad nah, ya terkenal. Ada syahwatnya syahwat terkenal. Mula ya, kau ini tak bisa, mau bintang bulan ini gagal. Pemain pada arah main apa itu eh, yang pembantu eh, itu juga gagal lakukan. -laku. Murtad bang, gagal. Ada juga yang begitu untuk terkenal. Nah untuk bila? Karena ini amanah besar. Himmatul khayat Nilai dari kehidupan sejauh mana Dia dengan din, dengan amanah din. Dan menghargakan Allah Pada orang yang mati Walaupun masuk neraka Tapi kalau ada keimanan Allah angkat Nggak Allah kekalkan Karena yang kekal apa? Yang kekal adalah Orang, kabir Sebagaimana dalam salat al-bayinah Innal ladina kabar Min ahli kitab di dalam neraka, kami kekal di neraka. Ulai kaum syarrul bariyah. Kalau enggak ada keimanan, kekal di neraka. Baik orang uh, alkitab pun di Nasrani pada zaman sekarang ini bukan zaman dahulu. Ya, dari orang-orang musyrik di neraka kekal. Kalau dia eh ya, mati dalam kafir. Dan itu adalah seluruh manusia mulai ya. usyarpul beriyah dalam kerat al-bayin aku jadi yang pertama amanah yang harus kita perhatikan kita jaga nah, itu apa tadi amanah yang besar itu ya kemudian um, Termasuk amanah-amanah Yang lainnya Itu uh, Al-khayat kehidupan Kehidupan ini amanah Buktinya kan? buktinya Allah akan ambil nanti Kehidupan itu Ya Enggak pemberian yang langgan Terus, enggak ada orang Walaupun meminta umur Seribu-duan, dua tahun Tetap masih ada batasnya Ya, Nabi Nuh Seribu pulang 50 yaitu iaitu tahun. Belum kehidupan sebelumnya maka dekat, e, di diruahkan Nabi itu umurnya hampir ribuan tahun. Nah, Dakwahnya ada sembilan ratus tahun, tapi tetap ada batasnya mati. Karena itu amanah yang Allah akan ambil. Nah. Dia Allah, Dia Allah, benar -benar dia kalah, kalau mau, kalau bahaya, dan Dia Allah kalau mau tahu keadaan antara kamu ah, ahsanul amala yang lebih baik amalannya ahsanul Dicebut paling benar adalah kan? sesuai dengan Al-Quran, al dan al oh, Sahabat Jadi tolok sebuah kebenaran itu sudah ada Itulah gunanya Usul itu ditubah, apa, Diutus Nabi, eh, belajar dengan Malaikat Jibril secara Talaki, talaki itu jumpa Terutama orang Seperti ini, dalam sesuai dengan Jibril dan Jibril mendengarkan bacaan Nabi. Kalau dulu menyampaikan dan eh, kemudian murajaah mendengarkan bacaan Nabi. Sampai selesai satu satu Ramadan ya eh, satu bulan. Nah, itu metode cara ngajinya Nabi dengan malaikat Jibril. Nah, apa disampaikan dihafal, terus di murajaah diulang-ulang. Nah itu pada bulan Ramadan Bahkan yang Ramadan ini disebut musim Al-Quran Bulan musimnya Al-Quran Nah kehidupan Adalah aman Nah sejauh mana Seorang itu mem memanfaatkan kehidupan Ya Karena kehidupan Adalah aman Umat Nabi Muhammad Rasulullah, karena nabi nya juga umurnya pendek. Nabi Muhammad Rasulullah tidak sebagaimana nabi-nabi tu. -Nabi ya, kalau nabi Noah kan tadi dakwahnya saja 950 tahun dakwahnya belum proses menerima wahyinya belum sebelumnya. Dakwahnya saja 950 tahun. Nah, itu ditegaskan buat siang dan malam. Kalau nukhrobin tidak untuk kauilah warnah, walaupun yang jadul juga illa firah. Wah ini kudah bagi angkut benda lam jauh wasal piafia dari wasal sel siaga wasal Nabi Nuh mengadu kepada Allahyarham ini tidak untuk kauilah warnah. 950 tahun aku mendakwahkan kaum siang dan malam. Walaupun jadi doa, Ila viral. Akan tetapi setiap aku dakwahkan mereka lari. Tak semuanya menjawab dakwahnya Nabi nu. Ya begitulah. Bahkan di antara mereka ada yang menyumbat telinganya. Ya ada menutup. Tak mau melihat aja tak mau sama Nabi nu. Yang, yang satu masih sanggup melihat Tapi gak mau dengar Ada yang begitu Ada yang gak dengar padahal kesel Ya Aksesnya juga mau dengar padahal Menonjok usah ya. ya ada juga Nah itu udah digabarkan dalam Sifat-sifat medung Sifat-sifat orang yang diseru Ya Ada yang menyebab Ada yang tutup Lihat muka nabi nuh aja gak kuat, apalagi ngadengar, ya macam-macam manusia itu sudah dikokhlat oleh Allah, oleh Allah, oleh Allah berada diorat sikap kaum yang keseru, ya <tuh> bahkan di altar aja lari, lari, dengar, makanya semua majlis itu penuh karena gambarnya. Ada yang hebel, ada yang enggak mau lihat, ya, paling parah ada yang ancam. Nah, ada yang ancam ada. Nabi aja diancam kok. Bila Di surat al-anfal, wahyulah kurikan lagi lah. Ini membuat makar, ya? Apa makarnya? Dia butuhkah untuk memenjarakan? Aw yang butuhkah untuk membunuh nabi? Aw hidup atau mengusir? Nanti, yang memburu nabi, aw yang memburu oh, mereka. Saya hidup ini Dan seandainya kita diberi Umur panjang Seperti Nabi 63 tahun Atau lebih lah Ada yang 80 tahun Itu pun kehidupan yang sangat sedikit Dibanding di akhirat Karena dikatakan kehidupan di akhirat Dalam beberapa ayat Di antara sholat al-ma'am Dalam sholat sajadah Al-Fasana Timi Manta'udun ya, Dia lakukan Satu harinya Al-Fasatimimah Ta'uduk Seribu tahun dari apa yang lama itu, itu Jadi kalau orang hidup Satu hari Di akhirat nanti Sama juga seribu tahun Di dunia Dan kita gak ada yang seribu tahun Seandainya orang diberi Umur lima, 65 tahun 65 tahun Ya Baliknya 15 tahun, berarti empat lima tahun untuk ibadah aja. Empat lima tahun eh, ibadah itu baru berapa jam dibanding di akhirat? Enggak ada 1 jam mungkin di akhirat. Itu yang full untuk ibadahnya. Taruhlah sekarang layak kalda setiap tahun dia dapat layak kalda. Nari dapat, nyari dapatkan sekali dapat seolah-olah beribadah dalam tahun kan? Kian pulak, taro ya umurnya 65, start umur 15, jadi 50 tahun dia berbeda. Oh, dia cari lagi untuk dapat terus setiap tahun 50. itu kalau dapat terus tuh kalau nyari terus dapat terus setiap tahun. Nah ini kagak nyari kagak apa. Sudah hmm? pendek umurnya, di siang-siangan lagi. Ada umurnya kagak punya, apa itu level kadar? Nah, tahunnya nanti manfaatnya. Semua manfaat ini itu tahunnya uh, nanti ketika seseorang sudah menghadap Allah, kalau sekarang agak ada yang orang ketahui bilang, bilang agak pilong, nggak nge, nggak iyang, bahasa Indonesia-nya apa? nggak nah, peduli ya, nggak peduli, tidak peduli. Ada orang tidak peduli dengan, diri, dengan kehidupannya ini dibiarkan berlalu begitu saja, ya atau mati, kemudian menghadap Allah baru ingin kembali. Ya kan? Walau tak romiin mujriku, nanti suruh saya dah romiin rombana. Sambil na waktarna farjina, na makalahin, inna mukinun dalam surat saja. Ketika orang-orang menghadap Allah dengan tertunduk takut, ya, kemudian mereka menyesal. Ya Allah, kami sekarang sudah lihat, sudah dengar, sudah lihat kau sedasiat ini, farjina. Kebumi, amal nah, soleh, kami akan beramal soleh. Inna mukinu sekarang kami yakin. Tidak nah, yakin sudah mati dan menghadap Allah. Lambat. Kalau yakin itu sekarang. Makanya, seandainya Roh itu dikembalikan atau bisa balik ke, dunia, ke bumi, ke dunia, mesti dia akan beramal soleh. Dan sebaik-baik amal solat itu bukan di ini di Masjidil Haram, karena satu rakaat di sana sama dengan berapa? Seratus ribu kali. Dan kalau kita mengendahkan solat Cunah di sini seratus ribu kali, naserahus seratus ribu rakaat, tak sempat apa ngapain rekaat. Rekaat ini seratus ribu rakaat. Sebelas rakaat aja banyak yang ninggalin. Ada yang dipercepat lagi selasa menit. Ya. Kalau 1000 100.000 rakaat. Nah, di sana itu setiap amalan diklipat gandakan menjadi berapa? 700.000 di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabi berapa? 1000. Kalau di masjid Aqsa 500. Maka bagi orang yang mampu, seharusnya ke sana mumpung hidup. Karena kalau mati itu kepengennya juga ke sana. Jadi yang mampu itu, makkalhamdulillah masjidil haram kalau ini sekarang ini penuh, sepuluh akhir penuh kayak berziad aja, temor yang tawa, yang etika, kenapa? Ya, alhamdulillah, bagaimana makhluk menyadari hal itu pentingnya seperti itu untuk melipat gandakan waktu yang singkat, amalan yang sedikit, tetapi kelipatannya yang diperbesar itu orang cerdas, orang cerdas ngumpulin duit, mampu berangkat. karena apa? karena kalau sudah ribu reka hati sini, nah, agak bisa bisnis. ya kalau di sana terkeras, mengenang 100 ribu, makanya penuh, makanya wajar kalau masjid kian lama kian sepi. kan di sini, itu karena pada pesan, insya Allah. Nah. jadi kita sangka baik aja sama saudara kita. Masjid Tian Men juga. Sate sampai, sampai di mana nih? Sekarang. Kalau kemarin apa siapa tenda keluar-luar, ya. Kalau sekarang ini udah akhir, sepuluh akhir, ya. Dan ke depan, kemana itu semua? Mudah-mudahan ke sana. Ya kalau nggak ketemu juga di sana, tawab, tawabnya di mall, ya. Tawab juga. Nah, sini enggak, sana enggak. Nyangkutnya di mall. Ayat al-hayat al-aman. Kehidupan adalah aman. Maka penyesalan nanti ketika dia tidak menggunakan kehidupannya untuk yang bermanfaat, dia minta kembali. Nah, alhamdulillah ayat itu ada. Maksudnya kita bisa baca. Namun pun kita belum mati ngapain? nyesalan seperti itu kan begitu seharusnya. Ambil pelajaran tuh begitu. Ini orang kesian eh, yang ucapan robbanya fardiyen anak masal yang enak mukinur kesian banget ini orang dia bilang Ya Allah kembalikan kami ke bumi kami akan beramal soleh ini kalau kita baca orang yang cerdas dah mendingan kita nggak malu sekarang daripada nyesal kayak dia ya tinggal pilih ya satu begitu itulah Al Quran. Ya, Al-Quran banyak membocorkan perkara-perkara ah, yang menguntungkan manusia karena itu dari Allah. Itu bocoran yang bagus itu orang mati, orang yang mati penuh dosa, nggak ada peluang kitalah kembali. Bocoran bukan Beruntung kan kalau baca Al-Quran itu paham. Nah, jadi jangan apa saya begini, nyesel makanya persiapan dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya. Alhamdulillah. Informasi dari Al-Qur'an dan Hadis itu kalau kita perhatikan ya, maka itu merupakan ya keuntungan keuntungan bagi setiap individu muslim. Makanya orang yang paling untung itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Informasinya langsung dari Allah. Melalui Malaikat Jibril. Mana manusia paling untung? Dalam manusia dalam kegelapan Sejahidia Dan mencoba perhala Dia ya, tertanam kehidupannya Membunuh anak perempuan Hina kalau mendapat anak perempuan Atau anak gadis ya, Terus perkawinan yang tidak eh, Apa istilahnya Tidak masuk di akal Seorang wanita bisa punya Semua eh, 10 laki lebih atau seorang lelaki bisa, uh, bisa tuan atau ratusan uh, istri Dan bukan itu saja Istri dari seorang bapak Kalau sudah meninggal bisa diwariskan ke anak-anaknya nah, Warisan bukan halta saja dulu Istri juga warisan ya, Jadi abis dikawini oleh bapaknya bisa dikawini oleh anaknya Itu zaman jahiliah ya. Maka Allah subhanahuwataala memilih Muhammad ﷺ untuk membawa almana. Beruntunglah Nabi ﷺ dalam keadaan seperti itu beliau terangkat, ya. makluman, mahmudah, mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya, kenapa? Karena dapat informasi langsung dari Allah. Hanya ketika menyampaikan informasi itu tidak semuanya mau mendengar, seperti Abu Lahab marah. Bahkan bersumpah Tabban jadaya Muhammad Telakakan Allah Muhammad Alihazah dan mahtanah Apakah untuk urusan ini Engkau mengumpulkan kami nah, Telakaklah nah, Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain Tapi sebagian menerima Abu Bakar dari kalangan orang tua Dari kalangan wanita Khalidah eh, Dari kalangan anak muda Ali, Udah, Udah, Dan seterusnya Itulah orang yang beruntung Maka siapa saja Ya, yang ingin amanah dari Allah tentang kehidupan mau untung dalam kehidupannya mau tidak mau dia harus berperang dengan apa amanatul ummah alhayat liamanul uzma nah, amanah kehidupan ini untuk ya, amanah yang besar yaitu din seorang orang enggak bisa aja enggak punya keturunan bisa enggak punya harta Bisa enggak punya keluarga sebatang kara bisa, tapi jangan sampai enggak punya din, enggak punya iman. Begitu. Hmm. Karena ini kerugian yang besar. Penyesalan tadi itu daun selap sajadah. Orang akan nyesal dan minta lagi diulang kehidupannya. Ya, farji'na ila musholihan Kembalikan kami ya ke bumi kami sekarang yakin dan pahamkan beramal saleh. Baik. Oh yang termasuk juga di dalam amanah yaitu tadi yang semua Allah berikan kepada kita al-irdu amanatun. Irdu kemuliaan, harga diri, kehormatan. Ir. Ini amanah yang harus kita jaga dan orang Islam itu mempunyai kemuliaan izzah. Ini hey adalah pekerja. Ah. Tunduk dengan benda-benda, ya patung-patung manusia-manusia dihormati oleh orang, yaitu dengan ruku dan sujud. Para sahabat sebagian ada yang hijrah kehabasa ya, melihat situasi keadaan alkitab. Kemudian balik, kemudian bertanya habis takih di dalam kitab e, Ibnu Katsir di bab muqaddimahnya ada tentang sujud yang ketika menafsirkan. Allah memerintahkan pada malaikat Untuk bersujud kepada Adam nah, itu ada haditnya Yang berkaitan dengan sujud Ya maka sahabat bertanya kepada Allah Ya Allah kami lihat Para pembesar, ya dan masyarakat Nabi ingat, Nabi jujur, amanah dan takut kepada Allah. Kata Nabi oh tidak Ya, tidak. Maka apa kata Nabi? Lau kuntu amirul ya'tudawasar bil basaq. Kalau aku diperintahkan bolehnya manusia sujud manusia dengan manusia Laha amartu aku akan perintahkanil mar'ata seorang wanita untuk sujud kepada suaminya karena keagungan hak suami. Kalau kalau boleh, tetap enggak boleh. Jadi lebaran ini bukan jangan jangan diri warnai dengan kemusyrikan. Sujud sama suami si istri haram. Rukuk sujud karena rukuk dan sujud hanya milik Allah. Kalau kalau boleh kalau boleh seorang su istri eh, sujud di depan suaminya nah, ini kalau kalau tuh berarti nggak boleh. Lapun tuh amiron. Kalau aku boleh memerintahkan maka yang pertama aku perintahkan wanita sujud dengan seorang istri sujud dengan suami, tapi tidak boleh. Maka jangan memwarnai ayat nanti ini dengan kemusyrikan. Lantas ya. ya, juru, jangan kamu sujud untuk apa? Washan cualka, wash juru Jangan kamu sujud pada makhluk-makhluk. Bayangkan matahari yang besar aja kita nggak boleh sujud. Ya, pada bulan, apalagi kepada manusia nggak boleh. Sujud itu hanya kepada allah. Maka nabi menolak. Sejak itu yang namanya sujud manusia dengan manusia telah dimansuh telah dihapus yang yang dahulu boleh ya, agama-agama dahulu boleh. Maka peninggalan yang masih kita bisa lihat pendeta eh rahib-rahib mereka pada sujud itu itu peninggalan. Itu sudah dimansuh di nur Islam, ditauhid mengharamkan. Nabi mengharamkan sahabat sujud untuk dirinya enggak boleh, apalagi orang lain. Ya, nah jadi itu eh, apa Ayo, kemuliaan seorang oh eh, ke kemuliaan seorang itu dengan tauhidnya seorang itu dianggap mulia itu dengan tauhidnya tauhid ini memuliakan manusia seorang bila diropa hamba yang biasa mengabdi kepada tuannya itu setelah mengucap la ilaha illallah merdeka. Dia hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bersujud kepada Tuhan sebelumnya atau yang memerdekakannya Abu Bakar radhiyallahu Yang memerdekakan Ngilang kan? siapa? Abu, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Enggak ma. Karena begitu tingginya tauhid, ya, sehingga kemuliaan orang yang telah Mengucap la ilaha illallah ini benar bermulia, benar-benar mulia. Dahinya hanya di di tanah, di bumi di karpet, hanya untuk Allah ya makanya kita suka baca dalam salat-salam inna falati wa nusuki wa mahiyai wa mati dillahi wa abil alami kesungguhnya hidupku matiku amal dibahas, usulat, dan mubunua untuk Allah, lillah ya, dalam ayatnya yang lain warutka masjudi dillahi dan sujud hanya pada Allah Pas oh, sholat ada hukum, ada sujud Zillah. Nah, Tidak boleh kepada yang lainnya Maka janganlah warnai Nanti dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT Yaitu bentuk sujud-sujud Baik itu orang tua apa, Cium saja dahinya Orang tua duduk Kita datang cium, keningnya Entah maaf kening, Keningnya dicium, doakan Itu yang betul ya cium keningnya, atau tangannya, ditanya ini ambil tangannya, cium keningnya di cium pipinya kanan kiri boleh, tapi kalau sujud nggak boleh. Hah? apa itu bahasanya nyumpem ya, nyumpem apa? yang kalian di dalam Islam, itu hadisnya buka tafsir buka tafsir, para tafsir ayat kita 31 satuan ke 32 Surat Al-Baqarah itu ada update tentang larangan. Maka telah dimantuk di Islam ini menghapus ajaran-ajaran eh, sebelumnya. Kalau dulu boleh. Contohnya apa di Ram surah eh, Yusuf ya. Ah ketika eh, Tuhan, apa saudara-saudaranya Yusuf telah jumpa dengan Yusuf siang lama hilang kemudian Nah, kembali lagi dan mereka dapat hukuman dan dapat ujian dari Yusuf kemudian mereka bertemu lagi dengan bapaknya ya kharujada mereka sujud semua di depan bapaknya yaitu Yakub boleh sekarang di milang enggak boleh yang di akhir zaman enggak boleh ya enggak boleh sujud di depan ustaz sujud merokok enggak boleh baik oh, itulah Ert kemuliaan yang pertama orang akan mulia dengan tauhid Inna Lillahi Wali Rasulillah Inna Jazallahi Walul Walul Muminin Walakin Al Munafikin Al Sesungguhnya kita Dan Tidak ada apa penghormatan dari Allah kepada makhluk yaitu dengan kecuali dengan tauhid. Maka orang yang bertauhid orang yang telah memuliakan dirinya, nggak tunduk dengan tadi benda-benda apapun, ya dia hanya tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahinya diletakkan, ini kan lambang penghormatan dan kepala, ya pemikiran ada di sini, ini makanya, ya. Orang kita mau kalau kepalanya ditempel gitu kan, ya marah. Gitu. Tapi ya, di dalam sholat kita mau berlama-lama meletakkan ya kepala kita, dahi kita. Yang sebagian orang mau ini, keumumannya ini kepala adalah lambang kehormatan. Ya kita mau meletakkan di sejada atau di lantai ya karena apa karena untuk mengabungkan Allah dan tempat yang terbaik untuk ibadah adalah ketika sujud di dalam hadis wasama di dalam cersehah di dalam sesungguhnya antara seorang hamba dan Allah ya eh, yang paling dekat adalah ketika sujud fakti rujuudakom maka perbanyaklah perlamalah sujud-sujud kamu ketika sholat sunat tentunya Ya kalau sholat wajib berjamaah kan tergantung imam. Tapi ketika kita sholat sholat sunnah yang kita sendiri berlama-lama karena itu tempat yang baik untuk memohon. Apalagi ya, dalam bulan yang mulia ini atau ketika kita mencari ya, laylatul qadar. Oke, alaih amal. Ya kemuliaan aman yang harus dijaga enggak boleh direcehkan begitu saja oleh sebab itu diangkatkan dengan hal haram pada hadis namun bin Bashir di mana Rasul bersabda al-halal bayyin wal haram bayyin eh? wa bainahum umurun mushtabihah la ya'lamu katsirun yang dan kirinya, Orang salah satu um, yang ingin mulia di hadapan Allah bukan sekedar yang halal dijauhnnya. Yang syubhat juga. Syubhat masalah hida yang syubhat, kemahaman yang syubhat dijauhi oleh dia. Muamalah yang syubhat dijauhi. Pokoknya yang syubhat-syubhat dijauhi. Dia telah memuliakan agama, amanatul qudrah wa dan kemuliaan Dua amanah dalam hadis itu langsung dua amanah Waman itu tak kau subhati, tak kau di setaral, tidak diwaerti. Waman itu wakfi subhati, wakfi Dan barang siapa yang terjerumus di dalam subhat, cubu dia terjerumus di dalam perkara yang haram. Karena ia hau hima, sebagaimana pengembara yang pengembara di kebun terpisah. Yusiku ayyad ka'afihi Kadang-kadang melangkaui lagam orang Kambingnya si kambing dia Makannya ruput orang Tanaman orang Hadi orang Pohon pisang orang yang baru mau tunak Dimakan ya, Kambing mah gak salah, yang punya kambing Yang salah nah, Itu hati-hati Diara kambing. Nah, kambing Itu Kambingnya jadi cipat Kambing itu alat asalnya yang mana ada kambing tapi ketika makanan, pakanan orang jadi subah. Ini gedenya gede rumput orang, ya begitu. Maka dijaga kalau punya kambing, kasih makan, dikurung, jangan sembarangan. Ya? Kalau enggak ya, jangan piara ayam apa begitu, sama. Nah, jatuhnya di subah. Ayam saya gemuk ya, enggak pernah saya kasih makan, masya Allah. Karoma, bukan karoma makan makanan tetangga, Beras lagi dijemur dimakan, tanaman dimakan apa. -apa. Mana dia beli keluar dari pertama, mau dilepas. Nah Ini jadi ayam cuba. Ya, itu ada sedikit. Okey, maka alir. Orang yang menjawi subhan dia telah menjaga amanah amanahul ulama. Jadi apa tadi? Hidin. Wahamahna awal walair dan kemuliaan. Orang Islam ini mulia, karena Islamnya mulia. Al Islamu yaku walayyuk. Islam ini tinggi, mulia, tidak ada yang lebih tinggi. Maka dalam asar rohawab di dalam kitab siar alamul balak, ketika Khalifah Umar Rodawar kan menang perang sehingga Masjidil Aqsa jatuh ke tangan kaum Muslimi sehingga kuncinya yang tadinya di tangan Abu kita diserahkan. Nah prosesi si penyerahan ya, yang tadinya pembesar-pembesar ini pengetahuan pakai pakai emas emas mahkota emas talip emas semua mau menyerahkan kunci kepada Khalifah Khalifah Tulaimin Umar Al-Khattab Umar Al-Khattab ini biasa Sahabat-sahabat saya Ya wahai amir dihubungi Kami sudah siapkan dana untuk mengganti pakaian Ya yang pantas lah Ini pembesar-pembesar maksudnya gitu Ya ini protokolernya nih Ya tolong digantilah Coba jub yang orang cantik Marah, oh marah Nah, Marah dengan apa jawabannya Dengan dalil. Alislamu ya, buah dan Islam ini tinggi Kemuliaan ya anda cukup seorang termulia cukup dengan Islam itu mulia terhormat walaupun pakainya campak-camping kalau memang tak mampu ya walaupun pakaiannya rusuk karena memang tidak mampu bukan tidak boleh pakaian yang bagus. Apalagi kondisi itu ketika itu Umar kan habis mengalami pacakrik zamannya dan Umar merasa cukup mulia dan tidak perlu embel-embel lagi dengan pakaian-pakaian kebesaran -pakaian seorang khalifah. Maka ketika orang-orang datang bingung, di mana yang khalifah? Ya? akhirnya baru mereka lihat, baru mereka kaget. Ternyata khalifahnya sesederhana Yang Nyontah-nyontoh bombarane itu apa-apa-apa bombaran kan apa, apa, nitameng emas, mungkin begitulah kayak merekalah coba. Itulah Seorang sahabat besar Umar Faruq mencukupkan air kemuliaan itu dengan Islam. Makanya dalam syarat Al-Qur'an katakan "wa la wa antum al-a'la'u in kuntum Jangan kamu sedih, jangan kamu rasakinah rendah diri apa minder rendah diri ya, minder, enggak percaya diri padahal kamu itu mulia tinggi kalau apa mulianya kalau bagaimana kalau perpegang tubuh dengan T memang kurang just Terus atau tanya Joram masih? Ya. Yang selanjutnya adalah al <tuh> wadahul anak yang allah berikan amanah kalau yang punya anak ya amanah yang harus kita jaga wahib <tuhu> amanatun Wahai anak tuan, wahai anak tuan, memang menyenangkan, ya. Dambakan buah hati, dambakan tu orang tuanya. Tapi di lain itu dia adalah ada manak yang besar, adalah amanah yang besar yang harus dijaga. Ya Maka tugas seorang yang diberi amanah oleh Allah berupa anak. Ya menjaganya, pastu amanat tu. Waraya tubuh, waraya tubuh amanat Merawatnya, mendidiknya, ya sampai besar, sampai balik dan seterusnya. Water dia ya, tubuh, dan tarbiat itu semua amanat. Bukan hanya melahirkan. Dan ingat sekolah, bukan berarti lepas dari amanat. Ini ada sebagian orang tua salah begitu masukin anak sekolah plong ya alhamdulillah selesai kayaknya kalo udah tahu yang juga, penting bulunya tidak ya beban amanah itu yang pertama di kita sekolah itu hanya membantu yang kita tidak mampu baik dan bulunya terulang lagi kepada kita nggak bisa kita nyalain sekolah. Ya di sini kita boleh protes sama sekolah, dengan sekolah kok begini begini. Tapi di sana tidak. Ya. Masa Allah mengadili sekolah. Mana ada sekolah diadili namun? Ya. Nggak ada datang pengadilan mengadakan kepala sekolah buru-buru nggak ada. Yang diadili kita yang punya anak. Kenapa sekolah ini situ kan begitu? Kalau untuk jadi murtad, kenapa disekolahkan di situ? Kita yang ditanya hadistnya jelas murtad pakurnale. Perdukung ra'in Wa perdukung masyarakat Rakyat Setiap amat dan Yang menyalahkan anak itu ke situ kan kita, maka kita tanggung jawab ya. jadi tidaknya. Nah, kadang-kadang sebagai orang tua ini kurang peduli. Kalau uh, HP-nya dipinjam orang, terus dibuat, di download hal-hal yang nggak penting, marah. Ya. Ya. Kenapa kok meminjam sebentar, kok oh, nggak download ini, download ini, install ini, marah kan? Apalagi HP baru delet delet, Wah, anaknya 5 tahun ditaruh di sekolah mau dapat apa aja dia nggak mau tahu, dapat filsafat, dapat pelajaran, dapat teori darwin, dapat ini, ya bapaknya dibilang dari monyet itu nggak papa dong, darwin kan darinya gitu, berasal kita dari monyet, berarti bapaknya dari monyet, ya. dia terima aja, hape marah, ya, anak dianturin di sekolah, ya balik dengan ada yang udah semua agama sama ya tenang aja bahkan bebas kamu terserah nak mau jadi mau pakai agamanya nanti kita berkeluarga ada satu keluarga itu beragama agamanya macam-macam nah ini aneh padahal itu kita anak keluarga amanatul dan kita akan Jadilah tertinggi, padahal dia ingat amalannya nggak seperapa. Nah, kemudian eh, ada berita dari Kokoh. Demikian Bistikbari Aulaih itu adalah karena anak-anak eh, kamu yang selalu memintahkan ampun. Ya, sehingga seorang orang tua tinggi kedudukannya di jadilah karena anak-anak soleh. Walaupun soleh tidak bulat. Inilah aset-aset yang sangat berharga. Anak yang boleh yang mendoakannya Ini amanah ya Aset Yang harus kita benar-benar Maka jangan percayakan Sama orang lain Kita akan Serahkan kalau kita yakin Itu akan pel apa, Ditanamkan pelajaran yang bagus Mengenal Allah Mengenal Rasul, mengenal diri Islam Ya tolong anak saya Tapi kalau tidak jelas saya jangan akan dituntut nanti dia akan tuntut juga dan kewajiban tarbiyah adalah kepada orang tua ini yang diberi amanah tadi adiknya bertapa karena dalam ayatnya dikatakan innahu alwaladah atau fitnah sesungguhnya harta dan anak-anak fitnah ujian amanah yang Allah berikan yang harus kita jaga maka perhatikanlah pendidikan anak-anak kita baik tarbiyah e, di di rumah ataupun di luar lingkungannya ajak ke masjid nuru auladul -er -um shalat perintahkan anak-anak kamu -anak salat ketika umur 7 tahun uh, 7 tahun sab'ah sinin 7 tahun itu dari dari angka ada di bawah jangan di main di waktu diajak kalau bapaknya kerja dia di rumah Ibunya yang turut, jangan di rumah Ya, 7 tahun Buat diri buku Dan pukul, mereka dengan pukul Yang tidak berbahaya, maksudnya Pukulan pendidikan Ya, wahu uh uh -huh. Ashras sinid Ya, ibna Ashras sinid Mereka umurnya sudah 10 tahun, dipukul Ya, sebab Ya, pakai Satu, satu lidi, gitu boleh Jadi dalam Islam Itulah tanggung jawab kita Kalau tidak diperintahkan Kalau tidak ditukung Dia tidak salah Anak itu tidak dosa Anak tidak ada dosa Kalau biar perlah Tidak ada hitungan Karena beliau taklit Yang dosa bapak ibunya Jadi melihat anak-anak Maghrib Di jalan Di mall, Di apa, Tidak dosa Tidak nah, umur eh, Sebelum balik Yang dosa Dua baik dan Bapak ibunya gak akan dosa Setelah bekerja keras Pemerintahan, jangan diem aja Nah Menyampaikan, supaya kita lepas Dari dosa, sholat Gak tanya main, usah dia Dia gak dosa, kita gak dosa Kita udah nyuruh Tapi yang diem adalah Yang dosa Maka di dalam kitab Apa tulisan yang ditulis oleh dokter saya Wahf Al-Kohhtani Termasuk Bahaya lisan adalah kitmanur haq menjeunyikan mendiamkan perkara yang hak Salat itu penting anaknya enggak diganggu di, dibiariin. Bahkan ngebanguninnya kasihan masih kecil. Ya. Enggak dibangunin subuh. Nah, masih kecil nanti per, perkembangan tubuhnya terganggu. Banyak teori-teorinya. Ya, akhirnya enggak pernah salat subuh subuh di diajak bapaknya ajak. tapi sekarang sudah banyak kendaraan, ya dan itu sangat efeknya sangat besar kalau anak-anak dibawa ke masjid, ya cuman di, di, di, diawali dengan nasihat dulu nanti di masjid jangan ini jangan itu gitu, jadi nggak mengganggu jamaah dan kita nggak boleh kalah sama anak-anak di masjid. Nah, bayangkan kalau anak-anak takut sama kita. Nah, ya, masjid horor sekali, airnya ke ke PlayStation. Hah? Ya, mau anak-anak kita ke gereja, kayaknya di gereja adem enggak ya. pernah dimarahin. Nah, dapat coklat lagi. Di masjid dapat sabetan Ya, mendingan ke gereja. Ah, Oke. Okay. Gimana ya? Ya. Jadi itu armana tentunya masih banyak yang tidak mungkin kita bahas semua. Ya, supaya tidak ngantuk. Ya kita dalam bentuk tanya jawab ya, amanah yang lain adalah -ladi, ya, amal ladi amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya silakan kalau ada mau tanya. Sila sila sila. Sekarang kita dapat disempatkan waktu untuk menyampaikan perayaan. baik sambil menunggu Bapak untuk kegiatan pertanyaan dapat berangkat saya akan memulai uh, ya. ada titipan Pertanyaan dekat di rumah. masalah Ibu Suwi. Ibu ya, Ustaz, oh, yang sudah menyusui. Ah, iya benar Suwi. Kesalahan dari mana kali dia? Iya uh, uh, ya. ya. Perayaan kegiatan mungkin belum sekaligus lagi air itu terus double, jadi nah. dia di, sama double seterusnya. Yeah. Terkali mungkin pada masa-masa perniagaan, masa kehamilan, buat tujuh hari. Terima kasih. Ya di dalam kitab al-Wajiz, ya ada hadits Sahih diwaf daruqul min, ya, bawa dari riwayat dari ibnu umar Asal ibnu umar radhiyallahu anhu ketika Ibn umar melihat nah, putrinya ya, Sudah hamil atau ucapannya Sarahnya itu termasuk menyusui maka ibnu umar mencukupkan dengan fidya tidak perlu qadha dari situ pembahasan al wajib bahwa yang rajih yang kuat pendapatnya ibu hamil menyusui hamil atau menyusui itu yang wajib pendapat yang kuat adalah hanya membayar vidya tanpa kodok tapi kalau membaca fatwa-fatwa beda-beda pendapatnya contohnya fatwa latun ada imam kodok dan vidya ya kalau imam syafi'i dilihat alasannya apa contohnya ya, bisa kodok dan vidya bisa kodok saja bisa vidya saja nah itu semua pendapat dan ini adalah Asar shohabah, maka di dalam kaidanya tidak jad asar batal natal. Kalau ada asar yang sahih, enggak ada lagi pendapat-pendapat. Itu yang rasul. Ini yang dipegang oleh syekh Nasrudin Abali, Syeikh Salim Jalil, Syeikh Hamzah dan beberapa ulama yang lainnya. Jadi sama ibu yang hamil, Ya yang punusui, maka cukup membayar. Pedia, kalau dia sudah menyusui maka hukum yang pertama hukum asal yang menyusuinya, ya bukan masalah headnya, hukum yang pertamanya yaitu apa Pedia saja, begitu. Lain kalau uh, pen, uh, tidak menyusui head ya karena hukum head ya kudok, karena head nggak ada yang ada Pedia. Nah bagaimana pembayarannya? Para ulama berbeda pendapat nah, yang yang jelas ada eh, eh, eh itu boleh kehati-hatian tapi tidak boleh mendahului sesuatu yang belum pasti. Contohnya, orang langsung bayar 30 atau 29 padahal masih eh, baru hari ke-23 atau 25. Atau sekarang ini kan hari 25, tapi dia bayar 30 ini enggak betul. Bayar aja 25 sisanya nanti lihat Kenapa? Karena kan belum tentu hidup Petanggal uh, sampai akhir ini Kan begitu Jadi bayar yang sudah lalu saja Atau uh, Asal daripada Anas bin Malik Bayarnya terakhir Berapa yang ditinggalkan dari pertama ternyata 29 hari, maka diundang atau 30 hari maka undang orang miskin atau dibagikan kepada 30 orang miskin atau satu orang miskin untuk 30 kali makan. Dengan harga yang biasa di yang di harga dimakan atau dilebihkan, Tuh, kurang enggak boleh. Biasa yang dimakan contohnya kalau sekarang ini misalnya orang biasa yang adanya uang pokoknya wartak misalnya lima ribu ataupun eh, yang kadang misalnya dua puluh lima ribu atau dua ribu misalnya dia mau bayar terakhir maka dihitung misalnya 30 ternyata tahun ini ramadan 30 puluh dua tiga kali dua ribu berapa enam ribu ya beliin beras safrin minyak bukan enam 60, ratus ribu kasih orang miskin itu nggak boleh Ya, Yang kunah itu Bentuk makanan atau bahan makanan Yang bagus itu keras, 600 ribu Kalau mau beli ya, 30 bungkus boleh Bagiin, kan kalau ini susah Misalnya orang sudah susah ya. Kalau nitip ke masjid Harus bilang itu, nanti dibuat Buka kuasa bersama Vidya buka puasa bersama Kan yang Kuasa kan ada yang kaya dan yang miskin lah berhak orang kaya makan vidya. hati-hati hmm, tuh Umarus masjid. Kalau nerima ini apa nih? Vidya. Oh. Dalam waktu 03.4. Ah, jangan 3. Ini buka puasa, Menu buka puasa. Ya. Yang parah lagi enggak terima makan. Yang habis nyumbang juga lagi. Ya, habis ngasih vidya. Eh, makanan saya kenal nih yang makanan bapak itu. Tapi para lagi makanan vidya dimakan sendiri. Ya, jadi makanya susah. Kalau di rumah ya undang orang miskin belum tentu datang. Kalau udah akhir-akhir begini kepada mudik semua. Makanya dibentuk dalam bentuk bahan makanan. Tiga enam ribu dibuat beli beras, sate, minyak. Ya, karena beras semua nanti dia nggak bilang nggak mau beli lauk. Jadi udah dibentuk tiga gitu Gak usah pakai duit sudah nggak usah sate beras segera nah, angkat 600 beras sate sisanya 200 jangan sudah semua bentuk makanan oke oh, yeah. nah itu kebiah-kebiahnya bisa dibaca dalam kitab-kitab syekh usunah, syekh wajiz, ya. ini ada pun ada pendapat-pendapat sih silahkan kalau memang pakai latin ada imam pendapat syekh fauzan Uh, atau pakai pendapat Imam uh, Syafi'i dalam hal ini memang berbeda. Makanya semua kita iri kan mana yang lebih uh, sesuai dengan tabiat agama. Apa tabiat agama? Mudah. Adi nur Yusuf hadis beredar Imam Ahmad uh, dalam jami' asy-Syihib. Adi nur agama ini mudah. Ayatnya juga menyatakan Wah Inna wabiyudul qobidumul Yusuf wala يريد بكم اليسر. Kalau ada pendapat mana yang ringan, mana yang berat, yang dua-duanya ada dalil, cari yang ringan. Bahkan ada kaum Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah di Darhat Istiwa'i, di Darul Bari, Rasul apabila disuruh pilih maka dia pilih yang ringan selama enggak dosa. Nah, kita enggak akan lebih hebat dari Rasul nyari yang susah-susah. Apa ini? Rasul aja. Maka dia cari yang ringan Selama tidak Dosa Itu hadis Sahih Bukhari Dari Aisyah nah, Jadi dalam hal ini pendapat yang paling ringan Itu uh, Vidya Itu ya, Baik menyusui Maupun uh, hamil Begitu Baik Allah. Ya Video, mungkin ada di satu yayasan dan yang lainnya. Sekarang kan sudah nyari makin miskin kalau saat-saat seperti itu yang pertama. Yang kedua waktu pembayarannya apa? Boleh selar atau diri misalnya sama seperti itu. Ya, tadi yang jelas bahwa video itu untuk orang yang mager atau miskin. Ada pun yaitu bergantung. Kalau memang itu yaitu termasuk kalangan daripada fakir miskin toleh. Tapi kan enggak semua yatim piatu itu miskin. Ya, ada memang e, pondok yatim yang keren gitu ya. yang memang orang-orangnya kaya ini enggak perlu itu. Memang anak-anaknya itu ya, mungkin anak-anak kaya meninggal bapak ibunya diurus. Jadi high class lah. Hmm, mereka punya harta, mantap sifat, jadi di panti asuhan yang mewah. Yang cukup ini enggak kena Karena bukan yatim piatu Yang diperintahkan kepada fakir miskin Siapapun dia Nah termasuk di dalamnya Apabila ada yatim piatu yang miskin atau fakir Ya bisa, boleh Untuk makannya ya, Jadi dilihat dulu ya Tidak semua anak yatim Itu fakir atau miskin Ada anak yatim yang Kayak Nah dan yatim bukan bagian daripada uh, pembagian atau yang mustahik. Nah, mustahik di dalam fiqih adalah fakir miskin. Kemudian yatim misalkan ya begitu. Nah, kemudian apa tadi? Uh, membayarnya. Ah uh, membayarnya para ulama yang rajih adalah karena itu keperluan untuk uh, romadan. Maka diutamakan adalah pada waktu Ramadan dan akhir dari Anas bin Malik akhir daripada Ramadan bukan masuk pada Syawal ya tapi seandainya ada juga ulama yang berpendapat boleh di berdasarkan mazhab Syafi'i mazhab Hanafi membolehkan kenapa karena kalau ayatnya fa ya, fi diatur min ayami khar apa pada ini setelah boleh dari pemahaman ayat itu ada ulama yang jelas dulu berapa yang ditinggalkan baru bayar. Makanya ketika jelasnya itu ternyata masuk satu sawal, wah baru total 30 yang ditinggalkan abayar nah masuk sudah satu sawal boleh. Ini masalah keutamaan saja bukan karom, bukan gaksa. Sa sampai satu sawal dia baru bayar video sa. Tapi utamakan yang proji adalah ketika Ramadhan, nah, ketika Ramadhan untuk orang berpuasa begitu, untuk orang-orang miskin supaya ya dia eh, akan cukup itu yang utama. Jadi kalau soal boleh, sah boleh. Tapi yang utama yang proji adalah memang ada yang keras tidak boleh, tapi tidak ada dasarnya itu hanya pendapat-pendapat aja. Pendapat -pendapat aja. Apalagi asal Ya asal anak bin Malik Yaitu ketika bayar Ketika Ramadan Tapi ini asal hmm, Bukan ditahdit Bukan untuk membatasi di luar Ramadan Tidak boleh tidak Kalau ayatnya hmm, Kalau ditafsirkan malah bisa menafikannya Setelah Ramadan Ya begitu Ya silakan Ya Ya meli santunan anak yatim benar, karena kita harus beli anak yatim Kalau santunan itu bebas kan bentuknya bisa sedekah, bisa infak, bisa hadiah. Hadiah boleh kok anak yatim kayak tapi kita ini ya misalnya dari kumpulin suatu pantia suam ya kita kasih semua. Kalau itu ada masalah santunan dan untuk infak sedekah itu bebas hadiah bebas ini kasih pokoknya siapa aja yang anak yatim di sini mau kaya enggak tolong kasih itu bebas nah ketika kita nolong zakat mal pidia nah itu ada aturannya nggak semua akan dapat begitu makanya kalau ngasih itu ada harus dijawab kabulnya jelas ini apa nih jangan main terima aja nah, seorang yang memegang fatihah ini apa nih apa, apa nih atas apa ini ya kita juga yang kasih jangan yang kasih aja, Diterangkan dulu sehingga tidak salah sasaran. ya hmm. eh, anak yatim aman eh, yang kehilangan anak walaupun kepada eh, bawa orang anak yang kehilangan bapak atau bapak ibu. anak, ya anak, anak. balik belum balik, eh, ya belum balik kok kalau Pak fakir ya. fakir itu siapa yang enggak kaya ya? ya, balik. Balik. sebelum balik itu anak yang begitu balik enggak. Ya. Nah, kalau sudah sudah balik tapi belum mampu itu bukan ini nah, istilahnya nah, sekadar ini saja bantuan apa. Seperti Dia ya, pakai kan disebut yatim lagi. Orang fakir atau miskin. Begitu. Nah, kan di dalam definis definisi ya bawa yang disebut yatim adalah anak yang belum balik nah, ya kehilangan baik bapak ibu atau bapak saja nah, kalau ibu ada enggak bukan disebut yatim ketika hilangan ibu bapaknya bisa tahuin lagi hmm. dan bapaknya kan doang punggung Makanya enggak seperti yatim Orang yang, yang kehilangan ibu, ya, kehilangan bapa baru yatim. Nah, kehilangan bapa ibu itu juga hanya Indonesia. Yatim piatu itu enggak dikenal di Arab. Apa itu piatu? Nah, orang ramai bingung apa cuma mana, mana piatu? Yatim aja. Al Quran hanya yatim. Nah, kita pakai yatim kehilangan bapa, kehilangan bapa ibu, yatim piatu. Kehilangan ibu apa? Nah, piatu ya aja, nggak ada tuh. Ya. Itu karangan Indonesia aja. Makanya disebut yatim, ya bisa kauhilangan bapak ibu atau bapaknya meninggal. Kalau ibunya meninggal, karen yatim. Om hmm? oh, bapaknya ini kok masih menanggung binnya kan bin bapaknya menanggungan bapaknya. Nafkah kan di tangan bapaknya, bukan di tangan ibunya. Ya. Oke, Jon. Baik. Ya. zakat fitrah. Ya yeah. ya. Yeah. Uh, Berdasarkan riwayat uh, yang saya bukau Muslim dan yang lain dari Nabi Abbas dimana Nabi Muhammad memerintahkan uh, kepada Amzal seorang manusia, ambak, merdeka ataupun Budak ya, ya itu untuk mengeluarkan zakat fitrah yang membersihkan apa-apa kekurangan kita selama dalam remokan ini. Uh, nah. Batas kemampuannya apa? Batas kemampuannya seorang itu punya makanan, satu hari satu malam dianggap mampu. Kalau enggak itu baru dia enggak boleh, enggak bisa ngeluarkan. Nah sekarang punya enggak dia? Sekarang makanan satu pagi, misalnya sarapan lima ribu. Siang.